Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad uh, Buya Yahya yang semoga dimuliakan Allah Amin ya alamin. Saya mau bertanya masalah Bab solat jamak dan kosor Kita pernah dengar keterangan Ketika kita melakukan perjalanan Lebih dari 80 km Selama sampai 3 hari Kita boleh melaksanakan Solat kita di jama' dan kosor sehingga misalkan kita sekarang pergi ke Jakarta menginap di rumah saudara sampai tiga hari apakah kita di sana selama menginap di sana boleh melaksanakan sholat kita di jamak dan koser itu saja mungkin pertanyaan dari kami boleh lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum yang pertama adalah Solat jama' lain solat koser. Kalau jamak itu adalah mengumpulkan dua solat duhur dengan asar, sama maghrib dengan isya itu namanya jamak. Jamak ada jamak takkim, ada jamak takhir. Jamak takkim adalah asar dilakukan di waktu duhur, isya dilakukan di waktu maghrib. Yang bisa dijamak hanya dua solat ini, empat solat ini. Adapun jama' takhir adalah mengakhirkan solat duhur dikerjakan di waktu asar, mengakhirkan solat maghrib di waktu isya. Itu namanya jama' takhir. Adapun kosor itu babnya beda. Kalau kosor itu menjadikan solat yang empat rokaat menjadi dua rokaat. Jadi yang bisa dikosor hanya solat duhur, asar dan isya. Jadi empat dikurangi separuh kosor menjadi dua rokaat. Jadi tidak ada sholat maghrib di kosor. Nanti ada satu setengah rokaat. Tidak ada. Jadi yang ada hanya duhur, asar, sama isya di kosor. Nah, untuk sholat yang bisa di kosor, di saat memenuhi syarat kosor, maka boleh dijama. Jadi lihat dulu kosor. Selagi Anda boleh mengkosor, maka boleh menjama. Yang boleh mengkosor itu adalah jika Anda melakukan perjalanan Yang Anda tuju adalah Tidak kurang dari 80 km dari tempat Anda Tujuan Anda tidak kurang dari 80 km Misalnya Anda mau pergi ke Jakarta jakarta Cirebon sudah pasti lebih dari 80 km Anda mau pergi ke Pekalongan Cerebon bekalongan lebih dari 80 km. Maka asalkan tujuan yang anda tuju tidak kurang dari 80 km, maka anda sudah boleh mengkosor dengan catatan anda sudah keluar dari tapal batas tempat tinggal anda, kampung anda yang di sini batasannya adalah balet di sini adalah kecamatan sudah boleh masuk. Karena catatannya baledah itu adalah semua tempat di lingkunganmu yang ada polisi satu, kemudian hakim satu dan pasar satu. Kalau ada pasarnya, ini ada pasar sumber, ada pak kap, apa, ee, ada kapolseknya, kemudian ada kua, kua kecabutan ada ya, ada, ada ya. Jadi sudah ada hakimnya, itu sudah bisa dianggap. Kalau anda sudah keluar dari tapal batas kampung anda, maka anda sudah boleh mengkosor tapal bastas kampung Anda, Anda sudah mulai boleh mengkosor. Misalnya Anda dari sini, dari sumber ini Anda keluar. Kemudian Anda ke... Orang di luar sana agak ngerti. Yang di luar, yang mendengar suara ini kan bukan dari orang Cirebon saja. Anggap saja Anda sudah keluar dari kecamatan Anda. Mungkin Anda saat ini masuk ke kanci sana. Hah? Ke kanci atau ke... Losari. Maka anda di Losari sana mampir solat duhur. Maka solat duhur anda sudah boleh dikosor sekaligus anda kalau mau menjamak dengan asar juga boleh. Jadi selagi boleh dikosor itu pasti boleh dijamak. Tapi solat kosor tidak harus dijamak dan solat jamak tidak harus dikosor sebab ini pembasalannya beda. Anda boleh solat di losari solat duhur dua rakaat saja tanpa solat asar baru anda melakukan perjalanan sampai pekalongan anda solat asar dua rakaat khasor saja juga boleh anda juga boleh melakukan solat rok solat di losari losari adalah tadi setelah keluar dari batapal batas anda boleh solat di losari solat duhur dua rakaat sekaligus anda gabung dengan solat asar dua rakaat dua dua juga boleh namanya jamak takdim. Nanti anda tidak perlu sholat asar lagi. Ini adalah masalah jamak dan kosor. Jadi baidah kita sudah ada buku kecil catatan buku kecil tentang sholat jamak sampai sholat di atas tol kalau macet seperti apa. Kemudian sepanjang anda di dalam perjalanan belum mukim maka anda tetap boleh menjamak dan mengkosor. Kalau anda belum mukim anda masih boleh menjamak dan mengkosor. Kalau pulang ke rumah sendiri tidak dianggap mukim, namanya rumah sendiri. Nah, mustahwin ya mukim karena di rumahnya sendiri. Tapi kalau di rumahnya orang baru dianggap mukim. Lalu anda tidak boleh lagi menjamak, kemudian tidak boleh mengkosor kalau anda masuk rumahnya orang terserah keponakan, bibi, saudara nggak penting. Yang penting bukan rumahmu sendiri, rumahnya orang lain. Kalau anda ke rumah tersebut, niat anda itu lebih dari empat hari Selain hari masuk dan hari keluar, empat harinya tuh bersih Anda datang hari Selasa Yang anda itu antara Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad anda baru keluar Berarti empat harinya murni Asalkan anda mau tinggal di sebuah tempat lebih dari empat hari Lebih dari empat hari maka anda sudah tidak boleh lagi mengkosor dan menjamak contoh, anda pergi ke Jakarta mau tinggal di saudara anda seminggu anda mau tinggal seminggu sudah niat dari sini, mau tinggal seminggu maka mulai anda menginjakkan kaki di rumah saudara anda, sudah tidak lagi boleh mengkosor dan tidak boleh menjamak jangan seperti sebagian santri ngantuk nunggu empat hari katanya masih boleh sehari dua hari boleh Ani, nah kalau sekali lagi Anda sudah niat lebih dari 4 hari, maka boleh Anda menginjakkan kaki di tempat tersebut sudah tidak boleh menjamak dan tidak boleh mengqasar. Tapi tadi pertanyaannya, kalau Anda ingin tinggal di tempat tersebut belum 4 lebih dari 4 hari, anggap saja 4 hari persis. Berarti kan belum lebih dari 4 hari. Aku pengin tinggal di Jakarta 3 hari deh. Maka sepanjang 3 hari itu pun Anda boleh menjamak dan mengqasar. Baru tiga hari di Jakarta, Anda pindah ke Rio, tiga hari. Dari Rio, tiga hari pindah ke Kalimantan. Dari Kalimantan pindah ke Malaysia, tiga hari, tiga hari, maka Anda boleh menjamak, mengkosor. Sopir bis itu boleh menjamak dan mengkosor setiap hari. Jangan khawatir, jadilah sopir bis kalau mau. Maka ini harus kemudahan diberikan kepada sopir bis dari Surabaya, Jakarta. Itu boleh. Dia mengkosor, menjamak, mengkosor, menjamak setiap hari. Karena dia tidak mukim-mukim. Mukimnya di dalam bis. Tidak dianggap mukim yang sesungguhnya. Nah ini yang perlu ditegaskan. Ada sering, ada santri salah paham Urusan 4 hari tadi. Sebab ada orang datang ke sini. Tamu. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni mengampuninya. Dia katanya seorang ustad. Rumahnya di sini itu niatnya tinggal seminggu terus banyak kosor terus niat tinggal berapa hari di sini ustadz kata seminggu lah kok seminggu kok kosor terus bagaimana ini ini <laughs> nah, ini biasanya ngantuk waktu ngaji dulu itu kalau sudah niat lebih dari 4 hari sudah tidak boleh lagi mengkosor karena Anda nginjekkan kaki di tempat tersebut masih sudah mu mukim mukim itu cak definisi mukim adalah siapapun yang ingin ingin ingin tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari lebih dari empat hari itu, empat harinya harus bersih, hari masuknya tidak dihitung, hari keluarnya tidak dihitung. Contoh, masuk hari Selasa, dihitung Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahadnya. Masuk hari Selasa, keluar dari Ahad, berarti empat harinya bersih, maka tidak boleh lagi menjamak, sudah mukim. Yes, ya saya, supaya tidak salah paham. Kemudian kalau anda di dalam perjalanan, jangan ragu untuk mengkosor, sebab mengkosor itu adalah sunnah. Ambillah kemurahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan seperti ibu-ibu yang racin ibadah itu diajak menjamak dan mengkosor Katanya, jangan, oh, saya empat saja kuat kok, kenapa harus dua? Baiklah, enggak apa-apa ibu, ya. Ini ada sebagian ibu-ibu susah, Terlanjur karena sudah sangat kuat ibadahnya. Jadi dari empat rokan menjadi dua jadi berat, padahal kalau dua rokat lebih sedikit kerjanya, lebih gede pahalanya. Ya. Kalau perjalanan kosor. Jadi mengkosor ini adalah ee, sunnah. Menurut bantam Imam Abu Hanifah wajib. Biarpun catatannya menurut Imam Abu Hanifah tiga merhalah. Menurut kita adalah dua merhalah. Perbedaan hitungan merhalah saja. Tapi yang jelas itu adalah ruzoh yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita ambil. Inallah yehbu antu taruhashu. Kamal yehbu antu taazaimuhu. Kemurahan dari Allah itu senang kalau kita ambil. Allah senang kalau kita ambil kemurahannya. Dan kalau begitu ibadah nyaman. Jadi orang ibadah tidak. Karena kalau kita ada dalam pepergian itu macam-macam. Mulai dari waktu perjalanan. Kemudian rasa capek. Kemudian kesempatan. Ini macam-macam. Alhamdulillah Allah yang Maha Kasih memberikan syariat kepada kita. Syariat jamak dan syariat kosor.